Mitra Bisnis, Jakarta Senin kemarin lumpuh total. Hujan lebat membuat genangan hingga satu setengah meter di tiga puluh enam titik. Tidak ada transportasi umum yang berjalan. Lalu lintas termasuk tol dalam kota tidak bergerak. Kereta api pun tidak dapat digunakan akibat rel yang terendam air. Macet terus berlanjut hingga tengah malam. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Operation Manager j e g o Donuts Cafe, f r a n c i s c u s s u m a m p a u Pak f r a n c i s c u s apa komentar anda? Dari segi bisnis, dapak m itu sangat pengaruh terhadap bisnis, khususnya yang berkaitan dengan masalah kayak mall, terus F&D, sangat pengaruh besar. Karena masalahnya、e, itu sudah heboh di radio, di b l a c k b e r r y terus dari s m s bahwa udah banjir di mana-mana, udah stuck, apa jadi semua orang panik, semua berlomba-lomba untuk mau pulang cepat. Jadi akhirnya malah stuck di jalan, gitu loh. Dan juga pada saat itu mau akses, mau masuk, ke tempat-tempat yang biasanya kita bisa mampir, itu juga menjadi penghambat. Karena udah terlalu lama di jalan, gitu. Orang, semua orang pengen cepat-cepat p u l a n g Tapi bukankah sebagian juga tertahan atau menunda kepulangannya di dalam mal? l Sebagian, dan juga ada sebagian yang, yang, yang top, mampir gitu loh. Tapi banyakkan kan mereka itu sudah stuck di, di, di jalan. Umpamanya kalau saya, saya sudah stuck umpamanya di daerah Ciputat, atau saya sudah stuck di daerah、e, Meruya. Saya mau kemana lagi? n Gak g mungkin saya putar balik ke Puri, maka、nah, n saya mau arah ke berlawanan. Jadi tergantung, kalau posisi kita lagi ada di Tamrin, ya itu dia tinggal jalan kakinya, berangkat bahasa Indonesia, Grand Indonesia. a t a d i yang untuk o f f i c e o f f i c e yang di luar CBD, mereka u d a h stuck di jalan, justru yang paling parah kan di luar CBD. d a m p a k cukup-cukup besar pengaruhnya. s e p i n g g a l jadi ada penurunan dari normal. Bagaimana dengan pelayanan delivery? Ya kalau kita lihat itu di mana-mana Udah gak bisa jalan, banjir, macet フリーテロフォンのシャッターは、キタキタリア、キタキタキタンジャラさん、キタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタ e タキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタタキタキタキタキタキタキタタタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキタキ Ya, asal mau nunggu aja, tapi itu produk kita udah u dingin a h d Ya cuma customer juga udah, kita sama customer udah tau-sama tau lah situasi memang begitu Selama mereka butuh, ya mereka n gak g keberatan, mesti nunggu Tapi kalau ada yang merasa itu, dia bisa, oke、okay, batalin aja deh mas, n g gak apa-apa Ya mungkin dia punya alternatif lain Apa harapan Anda terhadap Pemda Jakarta? Harapan saya hampir sudah habis harapan Saya lihat ya, saya tinggal di Jakarta beberapa tahun, saya nggak ngeliat h ada sesuatu usaha dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menangani masalah ini. Mereka terlalu banyak berbicara saja. NATO. でも、今、no えっと、日 różne, ここはキキ、フランスのフランスのフランスのフランスのフランスのフランスのフランスのフランスのフランスのフラのフラのフランスのフランスのフランスのフランスのフランスのフランのフランスのフランスのフランスのフラフランススのスのンスのフランスのフラン